Padanan, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi menurut saya keputusan itu seharusnya yang membuat adalah Dirjen Perkeretaapian ya. Apakah itu malam hari atau siang hari atau pagi hari, kemudian frekuensinya berapa, itu bukan Dirjen Perkeretaapian yang membuat karena itu kan berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, kalau ternyata pemerintah mengatakan harus jalan malam hari ya PT Kereta Api yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan sesuai dengan mandatnya dia, dia harus melaksanakan. Nah, kalau dia kemudian untuk pelaksanaan itu butuh anggaran pemerintah, maka pemerintah lah yang bertanggung jawab atas menyediakan anggaran untuk menjalankan operasi itu. Jadi menurut saya ini ini, ini kan domain kebijakan ya. Itu adalah wilayah-wilayah kebijakan yang bukan tempat Saatnya operator yang mengatakan dan pertanyaan apakah boleh atau tidak Atau dilaksanasi jalan atau tidak itu adalah tugasnya di jadwal kata apian Untuk bisa menjawab itu Memang kalau kita menilai akan ada ketergantungan ya Dengan kendaraan pribadi yang sangat besar Apabila layanan angkutan umum Jakarta Bogor itu disiadakan Untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah Dan ini kan sebenarnya kalau kita melihat ...kebijakan umum ya dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan kan mendorong alternatif penggunaan angkutan umum. ya. Dan memang kalau kita melihat dengan hilangnya kesempatan, hilangnya peluang untuk naik kereta api kan... ...ketergantungan terhadap kendaraan pribadi kan sangat semakin besar dan ini kan justru yang kita hindari. Dengan demikian menurut saya Kementerian Perhubungan harus bereaksi, harus memberikan satu tanggapan yang lebih komprehensif ya daripada... Sekedar bicara mengenai ini untung atau tidak karena ada tujuan lain yang lebih besar yang harus dipenuhi berkaitan dengan misalnya pemanfaatan BBM ya. Kita kan juga belum melakukan asesmen tuh kalau misalnya keretanya dikurangi, ketergantungan masyarakat untuk kendaraan pribadi lebih tinggi, kebutuhan BBM kan pasti akan meningkat. Kemudian yang kedua, kalau masyarakat lebih tergantung pada kendaraan pribadi, apalagi sepeda motor, itu pasti kecelakaan akan meningkat juga. Kemudian juga kalau kita ketergantungan kepada kendaraan pribadi, maka polusi udara, emisi gas rumah kaca juga akan meningkat. Jadi hal seperti ini kan memang domain kebijakan pemerintah ya. Kita pastilah PT KAI dalam menjalankan usahanya, dia harus diyakinkan itu mendapatkan profit pasti. Justru itulah sebenarnya tugas Tugasnya pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan diperlukan angkutan malam hari karena pertimbangan pertimbangan energi, pertimbangan pertimbangan lingkungan, pertimbangan pertimbangan polusi, itu maka pemerintahlah yang harus membiayai. Ternyata masyarakat. Daya belinya tidak cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran operasi. Nah, sehingga kesimpulan saya memang domain kebijakan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menentukan apakah itu diperlukan operasi malam hari atau tidak. Kalau bapak mengusulkan, sebenarnya apakah kereta malam hari tetap perlu ada? Ya, saya kira harus itu ya. Bahwa yang namanya layanan angkutan umum idealnya kan uninterrupted service, layanan yang tidak putus ya, karena cuman demikian dia Bisa menjadi pilihan logis bagi masyarakat untuk untuk menggunakannya. Orang kalau tidak punya pilihan kan akan terperangkap di dalam pilihan itu. Kalau adanya itu kendaraan pribadi pasti dia hanya akan kendaraan pribadi ya. Karena dia nggak punya pilihan lain. Justru pilihan-pilihan masyarakat itu yang harus disediakan. Ya kalau mau naik kendaraan pribadi ya bensinnya nggak subsidi kan gitu. Atau bahkan kalau di luar negeri ada green tax-nya ya, pajak lingkungannya. Kalau dia mau naik angkutan umum, angkutan umumnya tersedia. Ya kalau naik bis seperti ini, kalau naik kereta api seperti ini. Tapi pilihan-pilihan itu harus disediakan pemerintah kepada masyarakat sehingga apa masyarakat bisa memilih secara rasional, secara logis. Ya dia kalau mau naik mobil pribadi tadi lebih mahal, naik angkutan umum barangkali dalam jangka panjang lebih murah. Itu itu pilih itu masyarakat pemerintah kan harusnya begitu. Dia menyediakan pilihan-pilihan yang terbaik bagi warganya. Demikian Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, saya Wendy Lim.